Alhamdulillah yang memberi nikmat. Alhamdulillah secara puji kepada Allah Subhanahu wa pada kesempatan hari ini saya dapat berjumpa dengan keadaan sehat wal afiat dan pada kesempatan menjelang siang hari ini saya akan uh, sedikit memaparkan tentang taharah bagi orang sakit pada tadi Ustaz harus menadahkan menjelaskan kecukupannya terkait dengan fikihnya tentang tuntunan cara ibadahnya Yaitu untuk bersuci kemudian sholat Saya akan menyebutkan beberapa contoh kasus Yang mungkin akan kita dapati sebagai tenaga medis Sebagai dokter maupun perawat Yang akan kita temui di rakyat klinik maupun uh, di rumah sakit Bagaimana nanti kita sebagai uh, tenaga medis Sebagai seorang dokter muslim Sebagai tenaga medis muslim Bisa memberikan edukasi Nasihat kepada pesantren mereka agar mereka bisa tetap melaksanakan ibadah dengan benar, tetap melaksanakan uh, sholat dengan benar ketika kondisi sehat. Nih sebagai awalan sesuai bahasannya syariat Islam itu adalah syariat yang dibangun di atas asas keringanan dan kemudahan. Ya. Sebagaimana so, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bisalah uh, di bisa dibaca. Allahumma syukkan wata'aberman. Wa maajalnallai kum fit di limin haros. Dan Allahumma syukkan sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam beragama. Dan juga ada yang lain yang lainnya. Yang ini ini untuk menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang mudah, peningkatan keringanan termasuk juga ketika kondisi uh, sakit, ya, ketika ada utur agama ini uh, mudah untuk tetap dilaksanakan. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasannya agama itu mudah. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ilah al-nabutum bi al-brin fathumidhumastatokum. Jika aku memerintahkan kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Artinya bukan syariat itu terkait dengan disiplin, terkait dengan kemampuan. Padahal kita tidak mampu melaksanakan semaksimal mungkin Maka ada kemudahan dari syariah Sehingga kita bisa tetap melaksanakan kewajiban itu Sesuai yang ditusunkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah Beberapa peringatan yang uh, bisa didapatkan Bagi orang yang sakit Banyaknya terkait dengan ibadah-ibadah uh, harian yang dia lakukan Misalnya bersuci Baik itu berbudu maupun mandi Berwudu jika ada hadas kecil ya, Kemudian mandi jika ada hadas besar Nah, ada keringatan yang bisa didapatkan Bagi orang-orang yang sakit Yang tidak bisa melaksanakan wudu Atau melaksanakan mandi Untuk bersih jika ada hadas kecil maupun hadas besar Berwudu misalnya bisa diganti dengan tayyamu Atau misalnya jika berwudu dengan air yang dingin itu memberatkan maka boleh berbuntut dengan air yang hangat misalnya ini termasuk keringanan ya. kemudian juga mandi ya bagi orang-orang yang e, berhadas besar jenuh misalnya kewajibannya adalah mandi tak kala dia tidak bisa mampu tidak mampu untuk mandi maka diperbolehkan untuk tayamum bagaimana tadi sudah e, dijelaskan tata cara tayamum yang mudah yang ringan Namun ternyata, tata cara tayamom yang mudah dan ringan itu banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya Banyak pasien yang sedang sakit, yang di rumah sakit, tidak tahu bagaimana cara bertayamom yang benar Kemudian juga di antara keringatan adalah dalam melaksanakan sholat Sholat yang wajib itu harusnya berdiri, jika mampu wajibannya adalah sholat dilakukan sambil berdiri atau, tetapi jika tidak mampu, maka boleh dilakukan sambil uh, berbaring, sambil terlentang, eh, sambil duduk ya. Jika tidak mampu, maka boleh sambil berbaring Jika tidak mampu, maka boleh terlentang Jika tidak mampu dengan gerakan, maka boleh dengan isyarat dan seterusnya Ini semua menunjukkan adanya keringanan ya. Keringanan yang diberikan oleh syariat Islam bagi orang yang sedang sakit Begitu pula masalah sholat ya yang terkait dengan waktu sholat. Jika berat baginya untuk melaksanakan sholat, ya e, pada waktunya, artinya harus sholat sebanyak 5 kali, ya dalam setiap waktunya, maka diperbolehkan untuk menjamak pada kondisi tertentu, ya. Dan ini juga merupakan bagian keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang sakit. Nah, namun kita dapati realita di lapangan ya. ternyata banyak kaum muslimin ketika dalam kondisi sakit ya, meninggalkan ibadah sholat meninggalkan ibadah yang merupakan kewajiban ya, bahkan merupakan tiang agama ya, merupakan kewajiban harian yang wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim kita dapati dari ya, pengalaman saya di Praktek dulu ya, kemudian di Sarjito banyak sekali kaum muslimin ya ketika sedang kondisi sakit meninggalkan ibadah sholat. Ya. Nah maka ini peran kita sebagai seorang tenaga medis yang muslim yang mengetahui tentang syariat Islam untuk memberikan nasihat kepada mereka, ya untuk mendakwai mereka tentang pentingnya ibadah sholat. Ya. Kemudian jika mereka tidak mengetahui Ya, bagaimana cara sholat ketika sakit Di sini nampakkan kita sebagai seorang tenaga medis Kusulim untuk memajarkan mereka ya. Banyak ada antara mereka yang meninggalkan ibadah sholat Di antara mereka tidak tahu bahwa sholat itu wajib Mereka memang meninggalkan baik kondisi kondisinya Maupun apalagi ketika sakit Maka dalam kondisi seperti ini Kita sebagai sekali lagi dokter Atau perawat atau tenaga medis Muslim ya, Mengingatkan mereka bahawa Ibadah sholat adalah Ibadah yang wajib bagi setiap muslim Ya, Bahkan Merupakan pembega Antara seorang muslim dengan Orang kafir Yang kedua realita yang kita dapati ya. Mereka Mungkin melaksanakan sholat Tetapi dengan cara Yang tidak tepat Ya, Tidak tahu bagaimana cara bersuci Dan sholat saat sakit jadi banyak kita berbagi ya. Pengalaman saya juga banyak ya, e, Mereka berusaha untuk melaksanakan sholat Berusaha untuk bersuji, akan Tetapi tata caranya tidak benar Tata caranya keliru ya. Tata cara e, Tanya yang mau misalnya ya, Banyak yang masih Uh, keliru masih tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh nabi sunan walimah lelakana padahal yang nabi diajarkan cukup gampang ya, bagaimana dijelaskan oleh ustaz taris tadi ya, cukup meletakkan tangan di uh, tempat yang berdebu ya, kemudian diusahkan di wajah dan sampai ke uh, kedua telapak tangan ya. cukup mudah akan tetapi banyak praktek tata cara berdoa yang umum yang keliru. Begitu juga banyak yang bermudah-mudahan ya. Banyak yang bermudah-mudahan Meskipun dia bisa berhulu ya. Sakitnya itu Tidak bertambah berat Atau tidak semakin lama sembuhnya jika dia menggunakan air Akan nah, Tetapi karena Anggapan yang salah Kalau orang sakit itu Maka wulunya diganti tayang ya. Ini juga banyak Jadi kekeliruan dalam Tata cara Sohara dan tersara bersenjata Maka ya, Wajibat kita kalau kita sudah mengetahui Membimbing kepada pasien tersebut ya, Ini Bapak bisa berhutu Pakai air Kalau ya. misalnya dia kebuninan kulit Menggunakan uh, air hangat ya. Kalau misalnya tidak bisa Datang uh, ke tempat uh, Kamar mandi atau tempat lulu Maka ya, dia ambilkan air Kemudian uh, dia berhutu dengan Air nah, tersebut ya. Itu tata cara bersuci Yang masih banyak keliru Begitu juga tata cara sholat ya. Tidak tahu tata cara sholat Saat kondisi sakit Karena ya. mereka beranggapan Kondisi sakit yang uh, Tidak terlalu berat Kemudian sudah Beralasan tidak bisa berdiri Kemudian sholatnya sambil uh, Duduk atau sambil Terlentang Terlentang ya itu juga keliruan yang banyak lagi lagi. Bagian yang namanya dia berdiri ya dalam sholat wajib adalah merupakan e, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kecuali ada mundur ya memang tidak mampu sama sekali maka baru dia boleh duduk ya lalu tidak bisa berboleh e, terlentang dan seterusnya. Nah ini yang berkaitan dengan tata cara sholat. Nah, dan beberapa kondisi sakit yang e, bisa kita debatin pada pasien ya baik itu sakit yang uh, tidak berhubungan dengan uh, kondisi tertentu ya mungkin ada sakit yang ringan yang yang sedang berat ya kemudian yang terkait dengan kondisi tertentu misalnya nanti pada pasien-pasien dengan pemakaian kids ya atau pasien yang diperban ya perlu ada penanganan khusus edukasi khusus kepada mereka tentang tata cara bertolakar Kemudian bagaimana dengan pasien yang terpasang kateter urin? Ya, tanda dan perangkat biungtong ini saya pakai kateter dengan yang solatnya saat reject ya, selama saya pakai kateter. Begitu juga misalnya pada pasien yang uh, mengalami kolostomi ya. Apaan? Uh, kolostomi ini jadi pada pasien pasien misalnya dengan uh, kanter pakai ee uh, kolon ya, pada usus ya, yang kemudian e, bagian ususnya harus dibuang dan tidak memungkinkan untuk e, buang air besar lewat dubur atau lewat anus ya, harus dibuat saluran khusus dikeluarkan ya, dibuat lubang di perut ya, itu dengan e, pemasangan kolostomi Nah, bagaimana cara ibadah pasien tersebut, lantas pasien tadi? Ya. Kemudian juga terkait kondisi khusus, misalnya pada wanita dengan darah istihadhah yeah. ya. Ini yang jelas. Ya. Kondisi sakit ya, yeah. ada kondisi sakit yang cukup ringan ya, yeah. atau sedang atau berat, akan tetapi itu masih memungkinkan bagi seseorang untuk berwudu menggunakan air. Ya, yeah. atau masih memungkinkan untuk mandi menggunakan air. Maka kondisi sakit yang masih memungkinkan untuk berwudu menggunakan air, ya, dia tetap wajib untuk berwudu influencer misalnya atau misalnya uh, demam berdarah tifus ya yeah, tapi masih memungkinkan untuk menggunakan air maka tetap ya yeah, kewajiban baginya untuk menggunakan air jika tidak mungkin memakai air dingin maka boleh menggunakan uh, air hangat ya yeah. mungkin jika pakai air dingin akan uh, apa menambah kondisi sakitnya maka boleh menggunakan uh, air Nice. Nah, kemudian terkait pada kondisi pasien yang memakai kips atau perban, ya seperti yang di gambar ini. Ya. Banyak pasien-pasien yang kemudian bertanya kepada kita, dok ini nanti terus umurnya bagaimana? Ya. Nah, tentu saja kita harus menjawabnya. Ya, sebagai seorang dokter Muslim, kita harus tahu, ya harus bisa mengedukasi pasien kita. Bagaimana cara bersuci, ya? intinya jika uh, ada luka ya ini kemudian tertutup perban atau kain ya, maka bagian ya anggota wudhu yang uh, diperban tersebut ya yang tidak memungkinkan untuk terkena air maka dibasuh ya dibasuh ya dengan uh, tangan kita ya dibasuh dengan uh, air menggunakan tangan kita akan tetapi bagian anggota wudhu yang lainnya yang tidak tertutup perban tidak tertutup Kids ya itu wajib untuk uh, apa berbudi seperti biasa seperti uh, kondisi normal ya nah, sedangkan bagian tadi yang uh, tertutup perban cukup dilusakkan ya, karena sebagian uh, pasien itu tidak mengetahui ya sebagian pasien tidak mengetahui ya meskipun perbannya cuman uh, sedikit ya misalnya di bagian tangan ya di bagian e, telapak tangan sampai pergelangan tangan kemudian bagian yang sampai ibu tidak tidak e, dibasahi dengan air ini keliru Padahal bagian yang tidak tertutup ya yang masih memungkinkan untuk terkena air maka harus e, tetap terkena air. Kemudian juga pada pasien yang terpasang kateter urin ya ini biasanya pada pasien-pasien yang e, dirawat di rumah sakit ya banyak kemudian pasien yang tidak sholat dengan berangasan, ini saya masih najis dong masih ada e, pakai kateter, masih ada e, kencingnya di tubuh saya, ya, nah maka kita harus ajarkan ya, bahwasanya e, tetap berinnya wajib untuk melaksanakan sholat, ya meskipun terpasang kateter urin. Kemudian bagaimana cara bersucinya, cara bersucinya ya diusahakan untuk membersihkan. Karena ya, kalau lagi kaget terkadang ada sisa urin di uh, ujung kemalihan kemaluan gitu ya, itu tetap uh, dibersihkan pada saat mau bersuci. Kemudian dia bersuci sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tetap bisa menggunakan air ya seperti biasa, akan tetapi kalau tidak memungkinkan maka bertanya Akan tetapi dibersihkan dulu sisa-sisa uh, urin sisa-sisa ya, najis yang mungkin masih uh, menempel di badannya atau di tempat eh dia berbeda dari bagiannya dan jika memungkinkan harus diganti ya. dan diberi alas dan juci sebagaimana tadi dijelaskan oleh uh, Ustaz ya. Anas jadi intinya memakai pemakaian uh, kateter urin itu tidak uh, menghalangi seseorang untuk kemudian eh uh, bersuci dan melaksanakan ibadah salat ya begitu juga dengan uh, pasien dengan uh, kolostomi ya yang dilakukan ini misalnya ya pada pasien dengan kanker di kolon begitu ya kemudian harus de, dibuat lubang pada perutnya untuk membuang ya khasas e, ya yang tidak lagi memungkinkan dibuang lewat tubuh e, sehingga dengan posisi seperti ini ya dan biasanya tamparan kantong ya kantong sebagai e, tempat e, pembuangan khasasnya. Nah juga banyak pasien yang bertanya Bagaimana cara Bersuci Dan bagaimana sholat dengan kondisi seperti ini ya. Maka Cara membersihkannya Ya cukup membersihkan sisa kotoran ya, Yang mungkin menempel di e, Perutnya Atau di pakaiannya ya, Yang semaksimal mungkin bisa dibersihkan, dibersihkan. Kemudian dia tetap Bersuci seperti e, Kemampuannya ya kalau masih bisa ya beliau kalau tidak bisa makannya yang mau kemudian dia salat ya meskipun ya mungkin masih ada uh, sisa di kantong tersebut sisa nansis yang berada di kantong tersebut sama dengan ya uh, pemakaian kateter urin tadi ya lanjut dan kemudian Ya, ini sedikit uh, pembahasan Mungkin nanti Ustaz Aris, ya, yang Lebih detail membahas tentang Darah istihar pada wanita Jadi pada wanita terkadang ada kondisi Sakit ya, yang khusus ya, Yaitu Keluarnya darah ya, Yang itu bukan darah haid Dan juga bukan darah nifas Yang diistilahkan dalam istilah pilihan Darah istihar atau, ya, atau darah penyakit ya. Dan darah istihar ini bukan najis. Uh, ya Artinya tetap berkewajiban ya seseorang wanita yang memalami istihadah itu untuk melaksanakan uh, sholat. Ya. Dan ada perbedaan beberapa perbedaan antara darah haid dengan darah uh, istihadah. Ya. Secara fisik ya dari perbedaan warna darah haid umumnya itu hitam sedangkan darah istihadah itu seperti darah uh, segar ya darah normal. Kemudian juga dari kelunakan dan kerasnya Darah hid sifatnya keras Sedangkan istiaga biasanya uh, lunak Kemudian dari ketentalannya Darah hid kental sedangkan darah istiaga uh, Sebaliknya Dan uh, dari aromanya Biasanya kalau darah hid Beraroma tidak sedap atau berbau uh, Busuk ya. Ada pun dari waktunya Bisa dikenali dari keumuman ya, Wanita tersebut ketika uh, Dia mengalami Siklusnya ini kalau itu di luar siklus e, haid dan itu bisa dipastikan bukan darah haid seperti biasanya, maka itu tergolong darah istihadoh, ya, dan dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan ibadah e, sholat. Nah, kemudian bagaimana cara bersuci nya? Ya, cara bersuci wanita yang mengalami darah istihadoh, ringkasnya ya, adalah dengan membersihkan, pertama membersihkan kemaluannya setiap dia mau sholat. Ya. Kemudian diusahakan ya di, e, sampai bersih. Kemudian diusahakan ditutup, ya agar tidak keluar ketika sholat ya. Mungkin bisa disumpal pakai kapas atau pakai e, pembalut misalnya kalau ternak banyak, ya atau selainnya. Kemudian dia berwudhu seperti wudhu mau sholat. Ya. Kemudian dia ya melaksanakan sholat e, setelah dia bersuci tersebut. Ya, yeah. nanti. Nah, ini sekali lagi eh, hadirin ramai warak mukmin walau bagaimana kita sebagai seorang tenaga medis Muslim, ya berusaha perang kita di sini mengingatkan ya, bagi pasien-pasien kita untuk menjalankan ibadah meskipun dia kondisi sakit. Bahkan lebih ditekankan lagi jika kondisi sakit menasihati mereka untuk tetap beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Mudah-mudahan dengan hal itu Masih wanita akan memberikan kesembuhan baginya Kemudian juga mengajarkan ya Peran kita sebagai dokter Di antaranya juga sebagai uh, Edukator, ya memberi edukasi Tidak hanya dalam masalah medis ya Karena kita sebagai seorang muslim Maka berikan juga edukasi Bagaimana dia cara Beribadah, bagaimana cara dia Solat ya. Tidak hanya kepada pasien, mungkin juga Kepada keluarga pasien ya, Keluar ke pasien yang nanti akan merawat pasien Yang uh, melayani pasien Ajarkan kepada mereka bagaimana uh, Tata cara ibadah Orang sakit. Nah itu saja kita butuh modal Apa modalnya? Ya, tidak lain adalah ilmu ya, Modalnya adalah ilmu ya, Maka bagus sekali ya, Acara seperti hari ini Bagaimana seorang putra muslim Perlu dibekali ya, Tentang tata cara beribadah bagi orang sakit tujuannya apa ya tujuannya agar dia bisa memberikan nasihat kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien ya ini slide uh, terakhir sebagai penutup ada kata-kata yang um, menurut saya cukup bagus ya biasanya seorang dokter itu ya tidak mesti menyembuhkan Cuman kadang-kadang saja dokter itu bisa menyembuhkan secara tokat ya sometimes kadang-kadang saja ya kemudian mengurangi penderitaan itu lebih sering ya mengurangi penderitaan ya kalau disembuhkan total itu ya tidak semuanya bisa disembuhkan secara total ya tidak semua penyakit bisa disembuhkan secara total sehingga ya, hanya beberapa penyakit saja yang bisa disembuhkan secara total kemudian jika tidak bisa disembuhkan secara total dia ya, sering-seringnya mengurangi penderitaan pasien kita akan tetapi yang lebih penting bagi seorang dokter adalah dia bisa membuat nyaman pasien dia bisa membuat tenang perasaan pasiennya dengan apa diantaranya dengan nasihat kita kalau kita sebagai seorang dokter tenaga medis muslim ya dengan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan uh, kondisi dia sebagai seorang muslim mungkin terkait kita mengingatkan tentang kesabaran kemudian kita memperhatikan ibadahnya mengingatkan tentang sholatnya mengajarinya tata cara beribadah. Yang mungkin itu lebih mereka butuhkan daripada sekedar pengobatan yang kita berikan, ya. Maka di sini laporan kita sebagai dokter, ya, adalah memberikan kenyamanan pada pasien. Dan itu harus, ya, karena memberikan kesembuhan total itu tidak mesti bisa mengurangi penderitaan, ya juga tidak bisa sampai maksimal. Akan tetapi kita harus bisa memberikan kenyamanan pada pasien kita. Yang mungkin itu tidak dia dapatkan dari orang lain bahkan dari keluarganya sekalipun. Akal tapi kalau kita perhatian kepada pasien kita, pasien ya, itu akan menjadi uh, nyaman. Oh dokter A ini, pak dokter ini kok perhatian? Ya nggak kayak saya setiap kali waktu sholat diingatkan untuk sholat. Oh mbak perawat itu. Baik kau mengajari saya bagaimana tata cara beribadah ketika saya sedang Kondisi sakit Itu lebih mereka butuhkan Dan itu bisa menjadi Dan bisa jalan dan pahala bagi kita ya, Sebagai seorang tenaga uh, Medis muslim ya, Tidak hanya menyembuhkan uh, Pasien secara fisik tapi juga Bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka ya Agar uh, Mereka merasa nyaman Kemudian diharapkan juga bisa mengurangi Pergeritaannya dari mempercepat Uh, persembuhan ya kondisi kesehatan. Demikian hari-hari eh, yang dibayarkan oleh Allah Om uh, yang dapat uh, saya sampaikan ya terkait uh, bagaimana peran kita sebagai tenaga medis, sebagai orang dokter, perawat maupun yang lainnya agar kita bisa uh, memberikan manfaat lebih ya karena kita mempunyai kelebihan kita sebagai seorang Muslim, apalagi kalau kita sebagai seorang Muslim yang berilmu ya maka harus ada peran lebih yang Uh, harus kita dapatkan ada borsi lebih yang harus kita ambil ya dibandingkan dengan dokter-dokter yang lainnya mudah-mudahan uh, ada sedikit perbedaan dan uh, Bapak-bapak ada kekeliruan uh, demikian selawat al-Fatihah wa al-Fatihah selawat untuk